Halo. Hai, Bang Jirika. Hai juga. Halo. Halo Om. Apa kabar? Kamu Aduh, tuh g a p a i n Om lagi. a h a h a Aduh, Halo, Om. Aduh. Oh, ada Om. Om juga.、Oh. Tapi bedanya tadi di... Iya, kok dipegang-pegang kepalanya kayaknya a Kena keponaanku n i h a e n a k p o n a k a n Serius, dan iya. Coba sebutkan namanya kalau nggak percaya.、Uh, Namaku Tania Kristina Lasso. Tujuh、oh. belas tahun dari Semarang. Enggak, t a tada, dia, tada. dia, d hubungannya gimana? Hubungannya, tanya tadi,、oh, dia,、lagi? anaknya, kakak, n i kayak, n i k a y a k sekarang,、e, waktu y a a r i l a s s o aku keluar dulu deh, dari hari l a s s o sendiri, dia, kita kira, bela, k a n g a n eh, jangan, ya, ya,、hey, eh, jangan, keluar dulu ya, enggak gini, gini, gini, ini kan、hey. bukan, bukan,、ini、coba kan, coba, ini kan p u l a k a n leleki, t a aneh lagi, apa m a k a n y a i n i kita percayakan, e n a enggak, e n g n g k enggak, n g g a n g a k enggak, enggak, enggak, e n enggak, enggak, e n a k e n g a k a k a n g e n e n g e n e n enggak, g g n g enggak, enggak, enggak, e n n g Gue tetep butuh masukan. Gue butuh semuanya mendengar. Nanti gue bisikin. Loh, <laughs> tapi denger dari mana? Dengar. Kak,、nah, kita denger dari sini. Kamu tersiksa gak? gak kita berdiri?、Uh, aku mau ngomong sih. Jadi aku disini、uh, mau buktiin aja. Kalau aku layak gak sekedar karena ada omari.、Nah, tuh, makanya、Jadi、kamu h a u s u d u Oke, enggak lupa. Oke. Oke. Ingin berikan kalau aku layak. j a d i k a n e m a n g aneh-aneh kok idenya. Gak <laughs> apa-apa. ど、はいはい、うもありがとうございました。 Cik, kamu bangga. Nih, bangga、lintang. dong. Aku juga bangga. Tanya,、yeah. uh, pemilihan lagu yang beda sama yang lain. Biasanya anak-anak yang sekarang kemarin nyanyi itu kekinian banget lah. Ini tiba-tiba Alanis Morissette dan Alanis Morissette yang bukan yang lagu dulu yang terkenalnya. Ini kan album-album terakhir-terakhir kemarin ya. Kebetulan saya salah satu fans berat Alanis Morissette. Maya biasanya yang rada j e b e t jelek. Makanya、gak. itu aku gak berani. Apa、okay, kau pulang dulu deh? Gue nunggu dia. Gak apa-apa Maya, gak apa-apa. Ya kamu ya berani bernyanyi dengan gaya kamu sendiri tanpa ngikutin yang anak z a m a n sekarang itu. Oke、okay, Tania,、yeah. a y lagu Thank You Alanis Morissette tadi aku dengar ...memang kamu kulik banget lagu ini soundnya, terus s a m p a i falsetnya hampir soundnya sama gitu. Sekarang s e b e n a r n y a udah jarang, jarang banget nyanyi yang bergitar tapi soundnya empuk,、uh, nyanyinya simpel tapi enak gitu. Dan itu s e b e n a r n y a ada di, di kamu ya. Oke,、okay. Tania ini、uh, aku bangga kamu berani tampil karena saat aku seusiamu dulu pasti tidak berani.、Uh, Kalau dari awal aku memang yakin kamu punya... warna suara yang bagus ya, yang unik ya. Bahkan, mungkin kalau kamu itu perempuan, memang ada uniknya. Unik banget, tim b Rie-nya unik. Mudah diterima. Om t a h t a ini. Luar biasa.、Oh, mirip dong. Mirip, mirip, mirip ya, mirip ya. Ngomong-ngomong, tadi kamu、uh, cium tangan Om a r ya? Ini Om Ari ketemu kakaknya cuk harus c i p tangan juga. Tangan. b a c ketan dulu ini mirip cip cip bener loh. a l o bro. Halo. Halo <laughs> <laughs> Nda. Eh kakak sama adik gitu ya?、Yeah. Berapa, berapa, berapa tahun bedanya? Dia kelahiran tahun tujuh tiga. Tiga. Aku enam enam. Oh, oh beda、loh. banget jauh ya. Beda ya jauhnya ya? y a Saya pikir cuma beda dua tahun loh. Kelihatan t u a siapa? Kelihatan Tua h Ari, iya m a k a a tahun juga kelihatan Tua Ari daripada kakaknya benar juga sih. Dulu gondong deh Jud, dia、oh, anak band juga. Iya. Iya, suaranya kalau gue bilang lebih baik, lebih bagus dia daripada gue sebenarnya.、Oh, serius, serius. Cuma n dia, s o r e h ya coba nyanyi. Coba, coba, papa dulu, dulu, a p a coba, dulu. Asli, asli, lebih enak suaranya b e n e r a Boleh request nih ya, boleh enggak? <laughs> duet sama Mas a r i juga、mm. gitu, ya kan? Lesanya, nyanyi, Gak nih, apa duet, d u t duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, duet, d u e e t duet, duet, u e t duet, duet, duet, duet, d u u e t d u t duet, duet, duet, u e t d u e u e t duet, duet, duet, d u e duet, duet, d u duet, duet, d t duet, d u t e duet, t duet, duet, duet, e duet, t duet, duet, e t e t e t d u u e t d t u e t duet, duet, duet, duet, d e t duet, d u e u e t d t d e t d u u e t d t d e t d u u e t duet, duet, duet, d u t d e Hotangs y a Lu dulu lah k u dulu ya Iya Aku dulu Ocean's Up Aku disuruh h a h a e r a t i n i ketahuan nih Ini ketahuan nih Waktu kecil ada y a m a r a h m a r a h n n terus <laughs> Masa abang dimarahin mulu? Iya, gapapa. Di TV nasional k e m a r i n abang kurang ajar banget lu. Lalu udah dibilang, aku dulu. Dia ngomong kamu dulu ya, r i m e l o n y a Tegang, men. Tegang, men. Gimana sih lu? Oceans p a r t Day after day And I slowly go a n sing I hear your voice わし。Stop the pain, Cok, manat-manat. i s t o well. t e l e p o n saya dibalikin, m a k Oh y a y a Udah ya, aku udah ya. Ini kakak gue ini,、yeah. termasuk orang yang mungkin...、Uh, ...paling berjasa secara gue pribadi. Karena waktu itu gue nyanyi SD kelas empat, Gue nyanyi lagunya Kiss, Tears Are Falling. Dia sambil lewat karena koleksi musiknya dia banyak. Dia banyak memperdengarkan Queen, Beatles, Kiss, Freddie Mercury, The Police. Itu dari dia semua. Dari dia semua. t e r u s dia bilang, waktu aku nyanyi sendiri, dia dengerin, dia bilang, "Ri, suaramu enak, loh, kamu bisa jadi penyanyi." Dia bilang gitu. Dia yang orang pertama yang bilang itu, orang pertama dan itu aku caya ingat. Iya, kalau misalnya, ya, Ari Lasso kamu bisa ingat i t u ya di Bojonegoro? Ya, ya, ya, ya. Ingat dan terbukti jadi, kan? p a s t kelas empat、ya. lah, kelas empat lima. Itu kata-kata yang membangun banget ya. y a inspiring buat k a m i semua. Sekarang ini hari, ini, hari ini adalah adik paling kecil yang sangat inspiring buat keluarga. n o m o rekeningmu r baru i datang, sekarang baru biasa sekali. Kilo boleh, d u d u k lagi. Oh iya, iya, terima kasih. Thank you, t h i r n y a akhirnya <barnissan> akhirnya s k h i r a h i a k h i r n y a akhirnya akhirnya akhirnya h i a i r u y a a i a a i r n y a a k a r n h n y a akhirnya a i r a a i r n y a a k y a a k i k h i r a a k h i n h i r n a i n y a h y a k i r a a k i r n y a a k h i r n h i r n y a k i a h n y a a k h i r a a k h n y a a k h i r n i r n y a k i r n a r n y a a i r a k i r a a k i a a h i a h i n a a k h i a akhirnya a k h a k h i n a i n y a a k a k h i a n y a a k h n i r n r n a i r n r i r n r i r a k a a i h i a n i a a k h i a k h a n i a Point よかった。 サンマリャ i テ a ークティーランパンナスダマンク もうかんないよ、おたみや。まかしぼう、そんなにあこ、s ばあこびさ、たらすくせすか、ばばくさんじゃん。ビアンベダムシックン、キャッツザマンなお、たねや、ブラシル、マムキティカン、スワラクローガー、ソ、パンタス、ブラシン、ギ、ばばく、エリミナ